Mitra bisnis, Anda dan saya kalau lagi datang ke sebuah toko, barang mewah, ataupun toko apapun yang sangat menarik, mau beli apa, dan kita selalu sering bilang, hanya melihat-lihat saja, atau saya masih melihat-lihat dulu. Ya. Nah, mitra bisnis, kata-kata ini menarik, hanya melihat-lihat saja, atau masih lihat lihat dulu. Ini sebenarnya kan bukan yang ada di dalam hati kita, gitu ya. Di dalam hati kita mungkin sedang bicara, tolong jangan diganggu deh, saya mau lihat-lihat dulu, mungkin maksud kita, barangmu mahal-mahal, aduh, ngapain beli di sini, saya cuma mau ngecek harga, atau mungkin tawarkan produk yang pas dong, kalau itu semua sih, saya sudah sering lihat, gitu ya. Atau dalam hati kita bilang, mahal amat belinya di sini, tapi nggak bisa ditawar lagi, nah, gitu ya, atau maksud kita, belum ada yang saya sukai. Atau juga kita bingung karena saya mau belikan apa ya buat pacar saya ini ya. Tetapi di mulut kita hanya bilang, hanya melihat-lihat. Maka mitra bisnis, kita harus tahu bahwa apa yang tersirat, apa yang ada di dalam hati kita, itu sering berbeda dengan apa yang ada di mulut kita ya. Seorang penjual yang baik dia akan menawarkan, Pak, ini adalah koleksi terbaik kami yang baru keluar pada tahun ini. Kalau Bapak menyukai, ada juga warna lain yang bisa Bapak pilih. Tapi kalau Bapak ingin melihat-lihat, silakan. Nah, ini pendekatan yang lebih ramah ya. Maka sering kita sebagai seorang penjual harus sadar ya, bahawa orang itu kira-kira dalam hatinya sedang berbicara apa. Misalkan lagi kita tawarkan, misalkan Anda menjual baju yang hebat, Pak, bajunya boleh dicoba kalau mau ya. Tidak beli pun tidak apa-apa. Ini menghilangkan ketakutan orang untuk nanti kalau nggak beli gimana gitu ya. Nah, mitra bisnis. Kita sebagai seorang penjual atau sebagai seorang bisnismen harus cukup sensitif terhadap apa yang ada di otak pelanggan kita. Kalau kita tanyain, apakah Bapak mau beli ini? Dia selalu akan bilang, Pak... Saya hanya mau melihat-lihat saja, atau saya mau melihat-lihat dulu, padahal mungkin di dalam hatinya dia punya pertanyaan spesifik, punya keraguan, punya keinginan membeli, takut uangnya nggak cukup, atau hal-hal yang lain. Terima kasih Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya, Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.